Agar kita bisa menjalani hidup dengan benar, ya bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan benar, artinya apa? Pertama adalah, Anda harus berkumpul dengan orang yang benar. Kedua, berguru dari orang yang benar. Ber, ya, ya, ya, yang pertama, berguru dari orang yang benar. Satu. Kemudian berkumpul dengan orang yang benar. Mempengaruhi lo bu. Ya. Ibu kalau duduk kumpul sama orang yang suka zikir, ketularan gak? Kalau sama yang suka gunjing, Nah ini termasuk ibu kalau duduk sama orang yang hobi nonton sinetron, pengen beliti, ini pengen di TV, tak punya TV. Ini pertemanan itu penting dengan siapa anda berteman itu. Jadi anda dengan siapa anda berteman. Makanya termasuk barangkali anda saat ini Di dunia internet. Anda pun itu teman hidup anda. Web apa yang anda masuki? Anda gunakan apa? Tut apa? komputer anda itu untuk mentir apa anda komunikasi dengan apa mungkin yang berubah blackberry itu grup anda itu grup apa jadi itu yang akan membangun jadi cari teman yang mulia maka anda akan mulia cari teman yang benar maka anda akan benar berguru di tempat yang benar kepada guru yang benar, jangan asal ilmu makanya mengambil ilmu di internet pun hati-hati kalau anda belum kenal orangnya tidak akhir-akhir ini dihebohkan dengan bualannya, Paulus masuk Islam dan sebagainya macam-macam, itu adalah bualan orang-orang yang merusak Islam. Jadi jangan mudah percaya, kecuali web yang sudah anda percaya. Itu termasuk cara berguru yang benar. Yaitu, insyaAllah anda akan benar di dalam menjalani hidup. Allahuakbar.